Matur sun, terima kasih Matur sun, matur sun Mane Terus mas, terus Terus, terus Terus, matur hmm. <laughs> Terima kasih banyak ya Bu. Makasih banyak ya mas Tak tau anda ada rezeki nih Oke yo.